Jadi keinginan untuk berbuat kebaikan Dan berbuat kebaikan itu merupakan Dua derajat yang berbeda Yang pertama semua orang bisa melakukannya Karena cuma niat Dan keinginan serta kehendak Tapi yang kedua bukan semua orang yang bisa melaksanakannya Karena harus sudah melampaui Dan melewati mujahadah oleh karena itu Yang pertama itu semua orang bisa melakukannya Bahkan semua orang itu bisa mengandalkannya Melebihi daripada amal kebaikannya Dengan dasar hadis Nabi SAW Niatul mar'i khayrun min amalihi Jadi niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya Dikarenakan niat itu tidak bisa dihinggapi tidak bisa disusupi dengan sifat ria. Karena tidak dapat diketahui dan disaksikan oleh manusia. Dan tidak dapat dihinggapi dengan sifat sombong maupun sifat-sifat yang tidak baik yang lainnya. Karena tidak dampak kepada manusia. Berbeda dengan perbuatan. Kalau perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus dilaksanakan berdasarkan dan berlandaskan kepada ikhlas Kalau tidak maka tidak ada pahalanya. Dan karena tampak kepada manusia suatu perbuatan itu atau perkataan itu maka mudah untuk timbul dan tampak di situ penyakit-penyakit yang dapat menggugurkan pahalanya. Oleh karena itu di sini niat seseorang itu lebih baik daripada perbuatannya. Bukan berarti Niat itu sudah lebih baik daripada perbuatannya. Tidak, perbuatan itu lebih baik. Asalkan sudah melewati mujahadah. Asalkan sudah melewati pertimbangan-pertimbangan yang dapat menggagalkan pahala yang akan didapatkan. Dengan dasar berapa kali Nabi SAW menceritakan dan menjelaskan tentang suatu perbuatan tapi tidak ada pahalanya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda Kam min musallin lay salahu min salatihi illal saat berapa banyak orang yang sholat tapi dia tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali rasa capek dan rasa penat. Di dalam hadis lain Nabi saw bersabda, kam min saw imin lay min saw min siyamih sa ilal jo iwal atas berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat puasanya kecuali rasa dahaga dan rasa lapar. Nah ini menunjukkan bahwasanya amal itu Bisa jadi diterima, bisa jadi tidak Tapi kalau niat itu pasti diterima Tetapi yang membedakan Antara Niat dengan perbuatan itu adalah Niat itu bisa dilaksanakan oleh semua orang Baik yang bisa melakukan perbuatan Atau tidak Niat itu bisa dilaksanakan nah, Sehingga niat itu lebih mudah daripada perbuatan Walaupun niat itu lebih mulia daripada perbuatan itu sendiri Dan Perbuatan itu sendiri lebih mulia daripada niat itu jikalau dia itu tidak ada hal-hal e, yang dapat menggugurkan pahalanya. Nah, cuma bedanya niat itu bisa dilaksanakan oleh semua orang. Semua orang bisa melaksanakannya. Nah, oleh karena itu jika seumpama ada seseorang yang tidak mendapatkan pada dirinya untuk niat saja tidak ada. Niat berbuat baik saja itu tidak ada. ah itu musibah itu. Nah, kenapa? Melintaskan niat untuk berbuat kebaikan itu semua orang bisa, mudah dilakukan. Jadi misalnya apa? Nanti kalau Sompama saya menjadi orang kaya, maka saya akan baik-baikan uang ini kepada fakarok masakin. Semuanya bisa melintaskan niat seperti itu. Nah kalau Sompam niat semacam itu saja, dia tidak mau, dia enggan, dia berat. Nah, berarti apa? Itu termasuk musibah. Walaupun niat saja hidayah nggak dapat, apalagi perbuatan. Kita. Nah, jadi kalau Subhama, kalau kita sholat jama'ah sebagaimana dikatakan oleh Imam Wazali Sholat jama'ah itu Menjadi sebab sholat jama'ah kita itu Akan diterima oleh Allah Ta'ala Berbeda kalau kita sholat sendirian Tergantung kepada kehusukannya Jadi Kalau sholat jama'ah pasti diterima Kenapa demikian? Karena Sholat itu kan diterima atau tidaknya Tergantung kepada kehusukan kalau kita salat jamaah mungkin ada yang khusyuknya dalam keadaan berdiri, mungkin khusyuknya dalam keadaan ruku, mungkin khusyuknya ada yang dalam keadaan sujud sehingga kalau digabung semuanya jadi salat yang khusyuk sempurna. Makanya diterima semua salatnya itu. Nah, tapi kalau seumpama tidak ada seorang pun daripada mereka, enggak imam, enggak makmum yang khusyuk salatnya misalnya, tetap diterima salat jamaah itu. Dikarenakan asalkan ada satu orang saja daripada ya, imam ataupun makmum yang berniat berbuat kebaikan maka dianggap salatnya semua diterima oleh Allah taala. Nah, di sini coba lihat. Niat berbuat kebaikan saja itu menjadi sebab semua salat jamaah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau seumpama semuanya enggak ada yang berniat kebaikan di dalam hatinya setelah melaksanakan salat nanti dan enggak ada niat kebaikan semuanya. Maka Tetap Allah akan menerima sholat jamaahnya Asalkan mereka itu berkumpul Untuk melaksanakan sholat bersama-sama Sehingga apa, semua sholatnya oleh Allah. Nah sini Yang menjadi sebuah pokok permasalahan di sini Adalah lihat bagaimana Niat kebaikan itu bisa mengangkat sholat jamaah Menjadi sholat yang dianggap sah oleh Allah Ta'ala Nah sehingga Pak Kalau seumpama niat Maka dia itu akan mendapatkan pahala tapi kalau dia tidak niat Maka dia tidak akan mendapatkan pahala Niat itu mudah dilakukan nah, Kalau semua seseorang itu merasakan dirinya itu sulit sekali Untuk niat saja sulit nah, Berarti orang ini adalah orang yang sangat Jauh daripada kebaikan Dan termasuk musibah yang dia dapatkan Itu musibah betul Karena semua kenikmatan Kalau tidak terkait dengan akhirat itu bukan nikmat namanya Karena nikmat itu adalah Sebuah kenikmatan yang berujung sampai akhir dan berlanjut setelah di akhirat itu nikmat, kalau nakmat tidak nakmat itu sebuah kenikmatan tapi tidak berkesinambungan setelah kematian nanti, di akhirat tidak ada itu nakmat kalau nihma, nikmat, itu sebaliknya bukan sebuah anugerah, tapi justru sebuah azab. jadi yang baik itu adalah nikmat, nah nikmat itu adalah yang bersambung dengan kenikmatan berikutnya, itu nikmat Nah jadi kalau sumpah ada seseorang walaupun niat saja dia tidak mendapatkan anugerah pada Allah SWT maka itu berarti musibah kepada dirinya karena jauh daripada taufik jauh daripada hidayah jauh daripada riayah dan inayah serta ma'unah daripada Allah SWT misalnya bahawa kita melihat ada mereka yang di pinggir jalan minta-minta kita melihat kepada mereka kesian ah, itu berarti tanda kita orang baik dan kesian aja, timbul kesian saja pengen memberi-memberi memberi kepada mereka itu sudah cukup. Itu berarti menandakan kita orang baik. Nah tapi kalau cuma kasihar aja enggak ada? Ingin memberikan saja enggak ada? Kalau cuma dia punya uang misalnya dia akan memberikan, enggak dituntut oleh Allah taala untuk memberikan pada waktu itu enggak, tapi niat saja. Niat pun enggak punya, ah itu musibah itu namanya. Nah, itu maksudnya di sini. Jadi kalau seseorang itu tidak mendapatkan pada dirinya, ajakan atau niatan untuk berbuat kebaik kepada orang lain maupun untuk dirinya sendiri. Maka itu merupakan sebuah musibah bagi dirinya. Dan cukup. Dianggap sebuah kehinaan bagi seseorang. Jika dia itu mencari dunia saja hidupnya. Dan tanpa diiringi dengan niatan atau orientasi akhirat. Nah coba lihat. Orang yang mencari dunia yang orientasi hidupnya itu untuk mengumpulkan dunia itu kan sebuah kesiksaan luar biasa dari mulai pagi berangkat kerja sampai malam kadang-kadang dari mulai pagi dia sudah bangun takut sampai ketinggalan pelanggan ataupun yang lainnya sehingga pagi sudah berangkat pulang itu malam hari Setiap hari seperti itu yang dilakukannya. Nah, padahal dunianya itu tidak berguna untuk akhiratnya. Tapi dunianya itu membuat dia lebih kikir, dunianya membuat dia lebih lupa, dunianya mencegah dia untuk hadir majlis salim, dunia itu mencegah dia daripada berbuat zakat, dunia itu mencegah dia daripada berbuat kebaikan. Ah itu dunia semacam ini itu adalah sebuah kesiksaan dan sebuah kehinaan bagi orang yang memilikinya. Dan cukup orang yang Sibuk dengan dunianya semacam ini merupakan sebuah kehinaan. Kenapa? Allah swt. Firmadam hadis Qutsyinya kepada dunia ketika diciptakan, ya dunia, uhdumi man khodamani, washtahdimi man khodamaki. Wahai dunia, jadilah kamu itu pelayan bagi orang yang melayani aku, dan jadikanlah pelayan bagimu, bagi siapa yang mencarimu. Jadi kita kalau kita melihat kepada mereka kebanyakan. Yang mencari dunia itu Ya seperti itu keadaannya Dijadikan pelayan Kesana kemari untuk dunia Bangun tidur takut terlambat karena dunia Mau tidur cepat-cepat karena dunia Jadi semuanya itu pati pertimbangannya dunia Dunia-dunia Padahal dunia itu tidak ada apa-apanya Oleh karenanya Dunia yang dikatakan Sebagai suatu kenikmatan yang luar biasa Dunia yang karenanya diperebutkan Dunia yang karenanya E, memutuskan tali silaturahmi dunia karenanya banyak berbuat dosa dan lain sebagainya itu namanya saja dunia gitu Apa artinya dunia? Sesuatu yang rendah tapi dijadikan sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang tidak berharga tapi dijadikan sesuatu yang bernilai, yang berharga. Nah itu kan oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la hayyam man la aglalahu. Yang mengumpulkan itu adalah orang yang tidak mempunyai akal. Mengumpulkan tapi bukan untuk dijadikan sebagai media dia mendapatkan ridha Allah. Mengumpulkan bukan untuk dijadikan sebagai matiyah atau jembatan baginya bagi akhiratnya kelak. Nah, itu yang semacam itu itu orang yang tidak punya akal. Membagaimana ada sebuah curhatan yang ditulis dan diungkapkan oleh salah satu orang terkaya di dunia. Steve Jobs. Ya. Yang punya Apple fame, Dulu Dia ya termasuk orang yang paling kaya di dunia Karena kekayaannya itu mencapai 51 juta triliun, 51 juta dolar Berarti berapa triliun itu Hampir 1000 triliun 51 juta berarti 5100 triliun 5100 triliun Jadi untuk bayar utangnya Indonesia bisa kan? nah, Coba lihat nah, Dia mengungkapkan Ketika dia itu melihat bahwasannya dia sudah e, mengidap penyakit kanker, kanker hati ya, maka semua hartanya itu tidak berguna untuk mengobati penyakitnya, sehingga kemudian dia meninggal dunia kan karena penyakit itu. Nah, di saat itulah dia itu menyesalinya dan dia mengatakan bahwasanya dunia yang aku miliki yang begitu melimpah, yang begitu banyak itu ternyata tidak aku bawa sepeser pun daripada uangnya aku cari itu. Yang aku dapatkan itu Tapi semuanya aku tinggalkan Dunia Yang aku miliki yang begitu melimpah itu Tidak bisa menyampaikan kepada apa yang aku inginkan Apa yang diinginkan dia Kesembuhan tapi gak bisa Begitu dia itu Dinyatakan divonis sebagai seorang Yang mengidap kanker Tiga tahun kemudian meninggal dunia Dikatakan bahwasanya orang Kalau kena kanker Dari mulai Stadium 1 atau stadium 2 Itu tidak eh, Tidak apa, tidak lama lagi dia akan meninggal Paling lama itu cuma 5 tahun Paling lamanya itu 5 tahun Jadi yang bisa sampai bertahan 5 tahun itu Orang yang kena kanker Ataupun orang yang sudah cuci darah Itu Orang hebat Orang yang luar biasa Mungkin punya kekuatan, kekayaan dan sebagainya Kalau bisa sampai 5 tahun Tapi dia Orang terkaya di dunia ini kami ternyata sampai 5 tahun gak bisa. Cuma 3 tahun. Nah, gitu. Sehingga dia mengatakan bahwasanya ternyata uangku yang melimpah itu tidak bisa menyampaikan keinginanku. Maksudnya keinginan itu adalah kesembuhan itu. Nah, disinilah maka orang itu harusnya e, menjadi sadar bahwasanya dunia itu ternyata cobaan yang Allah berikan kepada sebagian orang bukan kepada semuanya. Dan itu merupakan sebuah musibah Kenapa? Tambah banyak harta Tambah banyak pikirannya Tambah banyak hartanya Tambah banyak sesuatu yang menyebabkan Dia itu mengeluarkan energi lebih Saya mencoba lihat Orang punya harta di suatu tempat Maka dia itu pasti memikirkan Siapa yang jaga di situ Kita buka di tempat lagi Pasti kita itu memikirkan siapa lagi yang menjaga di situ Kalau seumpama dia punya Ada tiga tempat atau empat tempat dunia Yang dia Simpan. Maka setiap hari dipikirkan itu. Fem, gimana dunia aku di sana? Gimana dunia aku di sana? Berapa banyak pikiran yang telah terkerahkan dari orang tersebut. Terkait dengan dunianya itu. Tambah banyak, tambah menyibukkan, Tambah banyak, tambah melalaikan. Oleh karenanya kan, ada dua golongan. Dari manusia. Yang paling anti majelis, Yang paling anti ulama. Yang paling jauh daripada hidayah. Siapa itu? Yang pertama para pejabat Yang kedua para orang kaya Nah, Tapi orang kaya yang tidak mendapatkan hidayah Tidak mendapatkan taufik Kenapa sibuk dia? Sampai tidak ada waktu Nah itu, Sibuk sampai tidak ada waktu eh, Kamu lihat yang biasanya hadir majlis taklim itu Kebanyakan orang kaya orang tidak punya? Justru orang tidak punya Dari zaman Nabi sampai sekarang tetap seperti itu Orang yang hadir majlis taklim itu adalah orang yang tidak punya Kenapa orang-orang yang punya itu Orang-orang yang kaya itu Yang harusnya lebih antusias Lebih bersyukur Terhadap nikmat yang telah Allah berikan Dan anugerahkan kepadanya Daripada orang fakir miskin itu Kok justru dia itu yang terlambat Kok justru dia itu yang tidak hadir Kenapa demikian Nah karena Setan itu lebih pintar daripada manusia Kalau seumpama dua golongan itu Hadir dan majlis salimnya terjadi apa Majestalim itu akan makmur, majlis taklim itu akan besar, karena apa dengan kekuatan jabatannya, kekuasaannya, dengan kekuatan uangnya. Setan tahu, makanya dibuat mereka itu tidak senang dengan taklim Anak-anaknya itu tidak senang dengan pondok pesantren, karena apa? Kalau semua ada anaknya yang masuk pondok pesantren, dia akan dengar nanti gurunya akan berkata begini begini, sampai kepada ayahnya. Sebahaya itu, nanti bisa mereka sodako dan sebagainya. Itu bahaya kepada aku, kata setan. Nah, makanya itu dimasukkan sehingga mereka itu punya pemikiran kalau sompah mak anakku masuk kampus sasteren enggak level lah yau gitu. Mem kenapa anakku mana orang kaya biasanya ditaruh diapa universitas yang paling megah, yang paling mentereng di UI dan sebagainya ataupun di sekolahan yang e, rankingnya itu menempati nomor 1 di kota itu. Nah, itu kebiasaan mereka. Kenapa demikian tertipu? Mem itu tertipu semuanya. Nah, jadi yang namanya kekayaan itu menyibukkan, yang namanya kekayaan itu melupakan, yang namanya kekayaan itu menjadikan orang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wataala. Oleh karenanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan untuk anak cucunya dan keturunannya itu Allahumma al-Rizk al-ibaidi, kafan. Ya Allah jadikanlah rizki daripada keluargaku ini cukup. Tidak berlebihan. Jadi sulit kita itu mau cari seorang. Dari kalangan habaib yang kaya seperti mereka. Kaya raya. Terkaya di sini misalnya. Di Indonesia adalah habaib. Sulit kita dapatkan. Dan turun-temurun seperti itu. Sulit kita dapatkan. Karena memang sudah doanya. Nabi untuk cucunya. Kenapa demikian? Nah karena. Banyaknya dunia itu menjadi beban buat kita. Di dunia beban. Di akhirat apalagi. Kenapa? Wala tus'alunna yawma izin. Anin naim satu nikmat Satu biji atom nikmat pun Itu pasti akan diminta pertolongan Kita lihat di risalah Al-Qushari Ada sebuah cerita Walaupun cerita itu Berlandaskan kepada mimpi Tapi mimpi itu Yustak Nasubihi Artinya Yustak Nasubihi itu adalah Menguatkan, menghibur kita Menguatkan atas dasar yang sudah ada Daripada hadis nabi dan lain sebagainya Ada Sahal bin Abdullah Tusturi dan ada seorang wali namanya Malik bin Dinar Ini Syekh Abdullah At-Tusturi Masuk ke dalam surga Setelah diimpikan itu Setelah meninggal dua-duanya Salah satu muridnya bermimpi Gal guru, bagaimana kamu Dapatkan keadaanmu sekarang Alhamdulillah aku dapat rahmat Daripada Allah Ta'ala Cuma kata Malik bin Dinar Aku ini masuk ke dalam surga Setelah 500 tahun Syekh Abdullah At-Tusturi masuk ke dalam surga duluan ditanya oleh muridnya kenapa demikian wahai guru kali ya karena waktu aku meninggal dunia aku masih meninggalkan satu setel baju lagi sedangkan syabdullah tusturi waktu dia meninggal dunia ya satu setel baju yang dipakainya itu aja yang dia punya sehingga hisap satu setel baju yang aku miliki melebihi daripada satu setel baju milik syabdullah tusturi itu hisapnya selama 500 tahun oleh karenanya dia masuk surga duluan baru aku menyusulnya nah, jadi kalau itu satu baju berapa kita punya baju kalau itu baju bagaimana dengan uang nah, kalau kalau itu uang bagaimana dengan tanah kita bagaimana dengan rumah kita dan sebagainya sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang itu tidak akan tergelincir tidak akan melewati hisap kecuali sampai ditanyakan dari mana dia dapatkan uangnya untuk apa dia gunakan bagaimana dia menghabiskan waktunya untuk apa dia gunakan Bagaimana dia itu menghabiskan masa mudanya. Untuk apa dia gunakan. Itu semua kita tanya oleh Allah SWT. Tidak akan lukut. Nah, sehingga. Kalau seumpama kita itu tidak benar-benar menggunakan kekayaan kita. Maka pastinya kekayaan itu bukan merupakan sebuah kenikmatan. Tapi justru merupakan sebuah beban. bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, akan tetapi. Di antara kenikmatan Allah yang terbesar setelah kenikmatan ilmu itu ada kenikmatan dunia. Jadi dari satu sisi memang dunia itu beban, tapi dari sisi yang lainnya namanya dunia itu merupakan merupakan modal yang paling utama setelah modal ilmu. Kenapa demikian? Karena ilmu itu kan di atas galgalanya, ilmu itu yang menjadikan orang kaya itu sadar, ilmu itu menjadikan seorang pejabat itu sadar, ilmu itu menjadikan semua orang yang kaya itu, orang, semua manusia itu menjadi. Ingat kepada Allah Swt itu ilmu semuanya, tapi tidak begitu fungsinya seperti dunia maupun jabatan. Nah, sehingga modal utama itu adalah ilmu. Tapi modal setelah ilmu itu adalah kekayaan dan jabatan. Tapi kekayaan itu rankingnya yang pertama setelah ilmu ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita mendapatkan dunia, kemudian kita mendapatkan hidayah daripada Allah Taala terkait dengan dunia tersebut maka dunia itu akan menjadi modal utama. Coba seperti sekarang ini, saat kita berkompilasi ini, saat memberikan ilmu, saat menjelaskan dan memaparkan sebuah ilmu yang terkait dan bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW. Tentunya karena sebuah keilmuan yang menunjang kepada keimanan dan ketakwaan, maka kita yang mendengarnya senang, gembira, bahagia, ya kan? Karena Allah soalnya. Tapi seumpama Di situ, sebelah situ ada orang Yang duduk sama seperti Ustaz Tapi dia membagikan uang merah misalnya. Tentunya yang dimusolah ini Semua akan habis dan meninggalkan Ustaz semuanya nah, Kenapa? Lebih menyenangkan Uang itu lebih menyenangkan nah, Oleh kerana disinilah Letaknya kenapa orang yang, yang mempunyai Kenikmatan dunia itu Merupakan modal utama Untuk meraih hidupnya Allah Kalau dia bisa menggunakannya Kalau dia punya ilmu kalau dia itu mempunyai hidayah daripada Allah taala, maka dunia itu bisa menjadi sebuah modal utama untuk dia meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Dengan dunia seorang itu berdakwah ke makam yang tinggi, di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Ubar. Abdullah bin Barok ini seorang yang alim juga, tapi dia orang kaya juga. Pemasukannya itu setiap hari Seribu dinar setiap hari. Tapi sepanjang tahun dia enggak pernah kena zakat. Kenapa demikian? Karena enggak pernah sampai nisab. Uang itu keluar terus Semua ulama yang ada di kota Baghdad Semuanya dia yang Memberikan pemasukan Dunia untuk mereka Dia menyiapkan makan mereka dan keluarga Dia menyiapkan untuk tamu mereka Dia menyiapkan kendaraan mereka Semuanya ditanggung oleh Bahkan beliau Di antara menakibnya Dia sudah pernah menghajikan Nabi alaihi wasallam sebanyak seribu kali haji Nah ini kan harta yang luar biasa Jadi bagaimana menghajikan seribu haji Padahal dia itu kan hidupnya gak sampai seribu tahun Dia menyewa seseorang Untuk berhaji dan dihadiahkan hajinya Untuk Nabi kita Muhammad SAW Dan itu sudah dilaksanakan selama Sebanyak seribu kali haji Satu tahun dia berjihad Membuka e, Negara yang baru Satu tahun dia melaksanakan ibadah haji Ketika dia itu melaksanakan ibadah haji Seperti biasanya dia sewa beberapa orang untuk berangkat bersamanya untuk menghajikan Nabi Sallallahu Selain dirinya sendiri, kemudian dia berangkat membawa bekalnya. Sesampainya di tengah perjalanan, dia melihat ada seorang wanita tua yang sedang mengais-ais sesuatu di tempat sampah. Ketika diperhatikan, ternyata yang diaisnya itu, yang diambilnya itu adalah sebuah bangkai. Maka sebagai dia seorang alim, maka dia itu dekati perempuan itu dan ditanya, apakah kamu seorang muslimah Gali, aku seorang Muslimah. Kenapa? Engkau mengambil bangkai ini. Tidakkah engkau tahu bahwasanya memakan bangkai itu hukumnya adalah haram. Maka dia katakan, Gali, ya bagimu ini haram, tapi bagi aku ini adalah halal. Karena aku adalah seorang syarifah keturunan Nabi yang aku ditinggal oleh suamiku dalam keadaan mempunyai yatim perempuan banyak. Dan kami sudah tidak makan hampir tiga hari tiga malam. Ketika dia mendengarkan itu, dia terenyuh hatinya. Lulu hatinya, kasihan akhirnya pak, uang yang sedia kalah dijadikan bekal untuk berangkat haji itu sama dia semuanya diberikan kepada perempuan itu. ambillah uang ini dan hidupilah keluarga mu dengan uang ini dia kembali, tidak meneruskan ibadah hajinya setelah mereka itu, teman-temannya itu dan rombongannya itu balik lagi ke Bagdad, kan disunahkan untuk kita meminta doa kepada mereka kan, kalau mereka pulang haji, maka mereka datang begitu, begitu dia datang kepada mereka, minta doa mereka juga minta doa kepada dia. Jadi dia bilang, lo aku nggak pulang haji kok. Bagaimana kamu bilang nggak pulang haji orang aku ketemu kamu di situ, kamu yang bantu aku, kamu yang berikan aku minum, kamu yang menaikkan aku dalam uh, ke atas punta, semua punya bukti-bukti. Kalau sekarang ada sompama, sekarang sudah ada HP, mungkin di HP itu ada fotonya gitu. Bagaimana kamu bilang nggak haji? Dia bingung. Aku nggak haji kok. Bilang, mereka bilang semua haji ya, tapi aku tidak haji. Hanya pada waktu dia pulang. Pada malam harinya, dia bermimpi Nabi Muhammad SAW. Hanya kata Nabi, Kamu itu merasa heran dengan apa yang mereka katakan kepadamu. Geliyah Rasulullah, aku tidak haji. Tapi bagaimana mereka itu minta doa kepada aku. Dan mereka juga mau punya bukti-bukti bahwasannya aku juga haji. Ingatkah kau seorang syarifah yang kau berikan sodakamu? Gelia. Berkat yang kamu lakukan itu. Maka Allah ridha kepadamu. Dan Allah menciptakan seorang malaikat mulai tahun ini melaksanakan ibadah haji untuk mau sampai hari kiamat nanti. Nah, dengar lihat, kenapa? apa? Karena harta. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis, "Ma ubidallahu afdalu min Tidak ada suatu ibadah yang lebih besar yang kita gunakan atau kita terapkan Untuk mendekatkan diri kepada Allah Melebihi daripada menyenangkan orang Jabra Hotel itu menyenangkan hatinya orang Menyenangkan hatinya orang itu kan Banyak hal, cara Dengan ucapan yang indah Fahim? Ada orang yang Merasa asing di situ Didekati, dihibur Ada orang yang tidak punya Kemudian diberikan sesuatu Senang dia gembira Fahim? Nah kenapa? Disenangkan hatinya Sesuatu yang menyenangkan hati Itu yang paling besar di dalam menyenangkan hati itu adalah uang Itu pasti Kalau kita ngomong, kalau kita mengucapkan suatu ucapan Bisa jadi ucapan itu Maksud kita menyenangkan Begitu pula maksud kamu menyenangkan Tapi belum tentu bagi yang lainnya menyenangkan Bisa jadi Karena kulturnya beda, ucapan itu tidak menyenangkan Bagi orang lain Begitu pula tindakan, tindakan itu relatif Bisa jadi ada orang yang senang dengan tindakan Ada yang tidak senang dengan tindakan itu Nah bisa jadi Salah kaprah gitu Bisa jadi gagal faham kita. Nah sehingga yang tadinya maksudnya mau menyenangkan, nggak menyenangkan. Tapi kalau uang itu pasti menyenangkan. Siapa yang nggak senang kalau dikasih uang? Nah, orang kaya dikasih uang senang nggak? Senang. Orang miskin dikasih uang senang nggak? Tambah senang. Seorang ustaz dikasih uang senang nggak? Senang. Pejabat dikasih uang senang nggak? Nah senang. Jadi pasti menyenangkan. Nah jadi modal utama seseorang itu untuk meraih ridha Allah sebenarnya itu adalah harta. Tapi... Kenapa orang yang punya harta itu Sedikit mendapatkan taufik dan hidayah Untuk menggunakan hartanya nah, Bisa jadi Karena dia itu mencari hartanya itu Tanpa dengan syariat Bisa jadi Dia itu mencari hartanya itu Dengan meninggalkan taat Bisa jadi Dia tidak benar-benar melaksanakan Kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya Bisa jadi Karena dia itu imbas efek Daripada yaitu durhaka sama orang tuanya, durhaka kepada gurunya, atau memutuskan tali silaturahminya. Sehingga uang banyak tapi tidak ada hidayah. Yang demikian itu berarti dunia yang barokah apa bukan? Dunia tidak barokah. Dunia barokah itu adalah dunia yang bisa menyenangkannya bukan cuma di dunia tapi di dunia sampai di akhirat. Nah, lalu berarti fungsinya dunia untuk kita itu apa? Fungsinya dunia untuk kita itu apa berarti? Pandangan yang terbaik Pandangan yang paling tepat Untuk kita memandang dunia yang kita miliki itu Itu sebagai apa berarti nah, Jadi dunia yang kita miliki itu Cara memandangnya yang terbaik adalah Dunia itu merupakan sebuah amanat dan titipan Dan merupakan sebuah modal yang Allah titipkan Bukan berikan, Allah titipkan Dan kenapa demikian Kalau orang tidak menganggap itu sebuah amanat dan sebuah titipan Maka seperti dikatakan oleh tapi jawab tadi itu. begitu dia akan meninggal dunia maka dunia itu tidak akan dibawa dia sadar sendiri dia tidak akan, akan dibawa oleh karanya Imam Hasan al-Basri mengatakan kalau kamu ingin tahu dengan hakikat dunia yang sebenarnya tanyakan hakikat dunia dan nilainya itu kepada orang yang sedang sekarat kalau kita tanya kita kepada orang yang sedang sekarat kalau sekarat maut kan ada jelaskan orang yang mau sekarat termaut ketika orang sekarat kita tanyakan uang kamu yang ada di bank ini ada berapa? Mau diapakan saja, peduli dia Enggak peduli lagi Ini saya akan membayar utang Sama kamu sekarang ini, ini uangnya Uang merah loh misalnya Kita katakan dulu, ya. dia peduli Enggak peduli lagi, apa yang dipikirkan Enggak ada lagi pikiran tentang dunia itu Oleh karena itu Imah Muzah Basri Kalau kita ingin tahu Hakikat dunia yang sebenarnya, maka tanyakan sodorkan kepada orang yang sedang Sakaratul maut maka Pasti mereka itu tidak menghargainya sama sekali Nah, disitulah harga dunia sebenarnya. Ya ketika kita sehat kita lupa. Sesuai dengan firman Allah Taala dalam Al-Qur'an, alhaakumut takasur hatta zurtumul Ah kau sudah zurtul baru Allah Taala mengatakan kalla, sau fataalam. Pasti kamu akan tahu. Summa kalla sau fataalam. Pasti kamu juga akan tahu. Ternyata dunia itu adalah sebuah ujian bagi kamu. Jadi untuk apa? Untuk jadikan modal. Sama seperti begini loh. Pertama titipkan uang kepada kalian. Ini uang, kamu pegang ya. Sampai aku ambil lagi. Nanti kalau ada orang yang butuhkan kasih, nggak apa-apa kasih. Kamu kasih orang miskin, kamu kasih orang yang membutuhkan, kamu kasih sama kerabat kamu, kamu kasih pada ini sampai habis pun nggak apa-apa, ya. Nah, tapi harus sesuai dengan yang aku berikan mandat kepadamu. Ingat baik diterima uang itu. Terima diterima uang itu dari Ustadz. Nah, berarti apa? Kesempatan apa tidak? Kesempatan dia. Ada orang yang nggak punya kasih, ada orang yang tidak mampu kasih, ada orang yang membutuhkan kasih, ada kerabat kita kasih, ada orang yang berhutang kasih. Sampai kapan? Sampai Ustadz datang. Kalau Ustadz datang, agi ah, mana? Mana uangnya misalnya? Ini uangnya untuk apa saja? Untuk ini, untuk ini, untuk ini dan sebagainya. Senang apa tidak Ustadz? Senang. Tapi kalau sama dikembalikan kepada Ustaz dalam kadang masih utuh kok. Masih utuh karena dia bilang titipkan. Anda titipkan ini untuk gunakan, kasih pada mereka semuanya. Tapi ternyata kamu masih banyak masih utuh gitu. Berarti apa? Orang ini rugi apa tidak? Ah rugi. Kayak memang jadi begitulah bentuk dunia itu. Jadi dunia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hilwatun khadirah. Sesuatu yang manis, indah dilihatnya itu enak. Dirasakannya itu manis. Dilihatnya itu enak Paling enak gitu Kita melihat itu Daripada warna-warna yang ada itu warna apa wow, Merah itu gak enak Merah Biru gak enak Hijau Coba lihat kalau kamu pergi ke pemandangan Yang bagus-bagus warnanya apa Kalau semua kering semuanya bagus gak Kuning warnanya Bagus gak Atau merah Gak <tuh> bagus kalau merah diantara hijau bagus kuning diantara hijau bagus nah, tapi kalau semua kuning semuanya gak bagus Dan merah semuanya gak bagus makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan khadirah, warna itu hijau enak, dipandang tuh enak melihatnya tuh enak nah, dirasakan tuh manis sesuatu yang terasa manis itu pasti disukai orang semuanya senang gula atau tidak senang gula kopi yang manis teh yang manis susu yang Manis semuanya Senang kepada yang manis Jadi semua orang, semua ras Pasti senang kepada manis Dunia itu seperti itu Dunia itu tidak ada satu orang pun pasti senang Kenapa? Manis Enak dirasa, enak dipandang Tapi ingat fiha. Allah itu memberikan itu Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban Untuk apa kau gunakan itu nah, Sehingga di sini Maka alangkah ruginya kalau semuanya kita mempunyai harta yang melimpah, harta yang banyak. Tapi kita tidak benar-benar memaksimalkan kenikmatan itu sebagai nikmat. Untuk bertegeruh kepada Allah SWT. Nah, jadi, yang benar adalah dunia itu merupakan sebuah titipan. Bukan sebuah anugerah yang kita miliki. Tidak. Karena apa? Allah Taala sudah menegaskan dalam quran Inna lillahi wa inna. Apa artinya inna lillahi inna Kami semua itu milik siapa Ketika Ustaz datang Untuk mengambil lagi barang titipan Adakah mungkin Selah untuk kamu matakan Ustaz jangan sekarang tunggu kasih aku Waktu besok Atau lusa atau dua hari lagi baru aku Akan kembalikan kepada kamu. kira-kira gimana? Salah apa tidak kalau jawab seperti itu Sudah tak titip no? Sudah tak kasihkan kenikmatan Kamu menggunakannya udah itu pakai mau mengembalikannya di akhir-akhirkan lagi, emang itu milik siapa? Misalnya ini handphone nih. Ustadz pinjamkan pada kamu. Nah, setelah ustaz pinjamkan, itu kan nikmat kan kamu dipinjamkan HP-nya ustaz? Gunakan untuk telepon dan sebagainya. Kemudian itu ustaz membutuhkannya, ustaz mau ambil. Baik. Nah, ketika Ustadz mau ambil, kamu mau mencegah. Sudah kamu itu dikasih pinjam selama ini, kemudian kamu itu mau minta lagi pada Ustadz untuk tambahan waktu. Nah, pasti itu kan pertanda bahwasanya orang itu adalah orang yang tidak tahu syukur gitu. Nah, sehingga ketika Ustadz memintanya pasti akan kembali kepada Ustadz. tidak mungkin bisa kamu itu bisa mencegahnya atau bisa menahannya karena itu belagusan. Nah, masalahnya kita di dunia ini memang benar kita ngontrak kepada Allah tapi masalahnya ngontrak itu nggak pakai bayar. Tahu nggak ngontrak nggak pakai bayar. resikonya apa? Nah, resikonya itu kalau kita ngontrak nggak pakai bayar nggak ada waktu habisnya Waktu yang pasti itu gak ada Tapi begitu orang yang milikinya datang Kamu harus siap, -siap untuk pergi Mem, Sudah kamu ngontrak gak pakai bayar Mem, Kemudian kalau seumpama Orang yang milikinya itu datang meminta, Maka kapan saja kamu harus siap untuk meninggalkan Berbeda kalau seumpama Orang yang ngontrak pakai bayar Mem, Misalnya apa e, Kita mau nyewa Rumah untuk majelis taklim Kalau kita nyewa rumah itu ada nyewa rumah Selama-lamanya nah, Karena kita sewa Berarti per tahunnya berapa Oh per tahunnya 50 juta Berarti yaudah Saya mempunyai kemampuan untuk menyewa selama 5 tahun Berarti berapa 250 juta Kalau sudah lewat 55 tahun gimana Ya kita kembalikan Nah itu namanya kok kontrak dengan uang Ada masa akhirnya Ini kita kontrak di dunia gak pakai bayar nah, Sehingga apa? kita gak tahu Kapan akhirnya tapi kapan Allah yang berkehendak Allah yang memilikinya itu akan mengambilnya dari kita Maka kita harus mau, harus siap Untuk meninggalkan dunia ini Kenapa? Salah sendiri kenapa kita tidak pakai kontrak Kenapa kita tidak pakai bayar nah, Oleh karena itu maka Fahamilah bahwa dunia yang kita miliki itu Adalah titipan daripada Allah Amanah daripada Allah Untuk kita mencarinya dengan cara yang benar Lalu menggunakannya dengan cara yang benar supaya kita termasuk orang yang selamat daripada cobaan dunia. Semoga kita semua termasuk yang selamat daripada cobaan dunia. Kemudian katanya, Wakafah bidulmi hatfan lisahibih. Dan cukup orang itu kalau sudah berbuat kezaliman, itu merupakan sebuah kezaliman untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dan cukup jika seseorang berbuat kezaliman. Itu merupakan sebuah kezaliman untuk dirinya sebenarnya. Bukan untuk orang lain. Nah, kenapa? Allah s.a.w. firman dalam Al-Quran. Yaumal Kiamah, yang namanya kezaliman itu merupakan sebuah kegelapan. Nanti kelak pada hari kiamat. Ya, artinya kalau Sumpama kita berbuat zalim. Berarti siap-siaplah kita itu akan mendapatkan siksa dan kesengsaraan. Itu pasti. Nggak mungkin nggak. Sama seperti kalau Sumpama kita punya gelas ada isinya. Kita tuangkan itu masih tidak. Pasti tumpah, pasti tumpah, nggak mungkin nggak, kalau ketuali Allah nggak berkehendak. Tapi secara nalar manusia, air yang berada di gelas, kalau kita tuangkan pasti tumpah. Begitu pula, yang namanya kezaliman itu kalau sudah kita lakukan, maka tunggu saatnya, nanti kita akan dibalas. Fakamata dinu, sudah, sebagaimana kamu berbuat pasti akan dibalas. Fakamata zra'u, tahsudu, sebagaimana kamu menanam pasti kamu akan memanen. Jadi itu pasti sesuatu yang tidak mungkin luput. Jadi apa yang kalau kalian lakukan itu Pasti akan dibalas oleh Allah Ta'ala Makanya sebuah kezaliman itu Cukup merupakan sebuah kezaliman bagi dirinya Jadi dengan, dengan pasti Seseorang yang zalim itu Pasti dia akan memetik hasilnya sendiri Sehingga dia itu akan Sengsara sendiri Sehingga dia itu akan teraniaya sendiri Sehingga dia itu akan tertimpa dengan musibah sendiri. Jadi enggak usah orang lain yang melakukannya, pasti dia itu akan mendapatkan balasannya sendiri Kemudian waqafa bizambi arun lilmulimmi bihi dan cukup kalau orang berdosa itu, orang yang berdosa itu merupakan sebuah celaan bagi orang yang melakukannya. Kenapa? Setiap kita melakukan dosanya salah atau tidak? Kalau dosa yang kita lakukan ketahuan orang, malu apa tidak? Malu. Nah, jadi itu saja Merupakan sebuah hinaan kepada kita. Orang menyesal itu hina. Orang ketahuan kita itu berbuat dosa itu hina. Kenapa yang demikian itu tidak menyadarkannya? bahwasanya dosa itu, sifatnya itu menghinakan dan merendahkan. Serta menyesalkan dan menyesakkan dada. Kenapa kita lakukan? Nah, jadi cukup kalau kita itu mengetahui empat hal tadi. Harusnya kita sadar bahwasanya empat hal itu bukan sesuatu yang terpuji. Tapi sesuatu yang tidak terpuji. Sesuatu yang dihimbau oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkannya supaya tidak menjadi penyesalan bagi kita di akhirnya nanti. Nah, semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Ta'ala diberikan inayah dan riayah serta ma'unah daripada Allah Ta'ala sehingga kita semuanya mudah untuk melaksanakan kebenaran, melaksanakan kebaikan, melaksanakan dan menerapkan akhlakul karimah dan melaksanakan sebuah sebab-sebab yang menyebabkan kita mendapatkan ridhonya Allah dan ridhonya Nabi Muhammad SAW dan dimudahkan untuk dijauhkan dari segala perkara yang diharamkan, perkara yang dimakruhkan, perkara yang menjauhkan kita daripada ridha Allah dan ridha Nabi Muhammad SAW. perkara-perkara yang bisa menyebabkan kita masuk dalam neraka. Nauzubillah dan semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah taala termasuk yang mendapatkan anugerah yang paling besar di dunia yaitu meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah dalam keadaan husnul khatimah. Al hadiniah, walikal niyatin salihah wa lammanawasa bi salih al-fatihah.